Assalamualaikum saudara luun berita siang edisi hari ini Jumat 27 Oktober 2017 dibacakan Ilham dan Eka. Kebakaran pabrik mercon menyisakan cerita sedih. Nelayan Selatan tak pernah tersentuh bantuan. Buruh meminta besaran kenaikan UMP 2018 hingga 650000 Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94.4 FM Losmawe.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 Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu gampung terparah terkena musibah gempa dan tsunami di tahun 2004 yang lalu. Di mana masyarakatnya harus direlokasi dengan jarak 16 km dari perkampungan awal yang terletak di tepi pantai dan muara das Sungai Keklut. Dari Tapak Tuan, Taufik Jas melaporkan. M. Kasim, seorang nelayan setempat, mengatakan dulunya jumlah nelayan sebanyak 96 orang, sementara saat ini hanya 35 orang. Berkurangnya jumlah nelayan tersebut karena tidak memiliki peralatan dan ketiadaan biaya. MKC mengaku Rantau Binuang merupakan gampung penghasil udang kelong terbesar di Aceh Selatan yang saat ini harganya mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara udang kelong tersebut dipasarkan oleh agen Ke Medan Sumatera Utara. Kapan Ruzaman, salah seorang nelayan menyebutkan hingga saat ini masyarakat tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah dalam hal pemberdayaan nelayan. Syederalun, kebakaran pabrik Mercon milik PT Pancabuana Cahaya sukses menyisakan cerita-cerita para saksi mata mengenai tragedi itu. Salah satunya, bagaimana kepanikan para karyawan yang terjebak api di dalam bangunan. Kompas.com melansir. Yahya, tukang servis kompor yang saat itu berada di dekat lokasi kejadian mengatakan terdengar suara pintu gerbang depan pabrik yang digedor-gedor. Mereka memukul-mukul sambil berteriak minta tolong. Namun karena kondisi gerbang terkunci, warga kesulitan untuk menolong. Sementara api dari dalam pabrik mercon tersebut terus berkobar semakin besar. Menurut komandan petugas pemadam kebakaran Tangerang, Darda Khadhafi, saat pemadam kebakaran tiba di lokasi pukul 10.30, pintu gerbang memang terkunci. Pintu itu satu-satunya jalan keluar. Setelah petugas pemadam masuk ke dalam, mereka menemukan tumpukan orang di belakang gudang dalam kondisi mengenaskan. Mereka terbakar dan sudah tidak bernyawa. Shadaralon Freeport McMoran Inc menyatakan masih membahas secara serius penentuan harga jual atau valuasi 51 saham divestasi PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Tribunnews.com melansir. Perusahaan ini menargetkan proses negosiasi harga saham divestasi bisa tuntas akhir tahun ini. Pernyataan tersebut tertuang dalam pemaparan kinerja kuartal 3 2017 Freeport McMoran. CEO Freeport McMoran Richard Edgerson mengungkapkan penentuan harga saham divestasi Freeport Indonesia hanya salah satu isu kompleks. Pernyataan ini seolah menepis sinyal kesepakatan harga jual saham divestasi Freeport Indonesia seperti yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan. Awal Oktober 2017, Jonan mengungkapkan bahwa valuasi 100% PT Freeport Indonesia sebesar 8 miliar US USD. Jenderal KPK menahan 5 tersangka kasus tindak pidana korupsi suap penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN atau PNS di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur tahun 2017. Antaranews.com melansir Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK menahan 5 tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan, diduga sebagai penerima pada kasus itu, yakni Bupati Nganjuk Taufik Kurahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, dan Kepala SMP Negeri 3 Gronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi. Sementara sebagai pemberi, yakni Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Muhammad Bisri, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto, Total uang yang diamankan sebagai barang bukti bagi KPK senilai Rp298 juta. Rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Setiap tahun saban tahun pemerintah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP baru. Setiap tahun pula buruh dan pengusaha tak sepakat perihal besaran upah yang ditetapkan pemerintah. Liputan6.com melansir. Alhasil buruh kerap menggelar demo turun ke jalan menyuarakan kenaikan upah. Kondisi serupa tampaknya terulang kembali pada tahun ini. Buruh meminta besaran kenaikan UMP 2018 hingga Rp650.000. Pengusaha mewanti bila UMP yang ditetapkan terlampau tinggi, maka pemutusan hubungan kerja bakal menghantui industri nasional. Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Hayani Romondang menjelaskan resminya UMP 2018 ditetapkan dan diumumkan gubernur masing-masing daerah secara serentak pada 1 November 2017 dan berlaku terhitung 1 Januari 2018. Syedara Lon, sebanyak 41 imigran gelap asal Vietnam diamankan aparat Direktorat Kepolisian Perairan Polda, Nusa Tenggara Timur. Kompas.com melansir Kabit Humas Polda NTT Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan puluhan imigran itu diamankan di perairan Tablolong, Kabupaten Kupang. Menurut Jules, para imigran itu diamankan setelah mendapat laporan dari masyarakat Tablolong yang melihat mereka berada di atas kapal yang sedang terdampar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui jika mereka akan berlayar menuju Selandia Baru. Jules merinci dari 41 imigran gelap tersebut, terdapat lima orang anak-anak balita, lima wanita dewasa, dan sisanya adalah pria. Syedara Loon, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada November mendatang. Menteri Pertahanan Ria Mizat Ria Kudu mengatakan kunjungan Moon Jae-in dalam rangka membahas kerjasama kapal selam RI Korsel dengan Presiden Jokowi. Liputan 6.com melansir, Ria Mijat mengatakan Presiden Korea datang untuk membahas masalah kapal selam dengan Presiden Jokowi. Indonesia dan Korea Selatan memang memiliki kerjasama pengembangan kapal selam bernama Naga Pasa 403. Untuk diketahui, Indonesia pada Agustus 2017 telah memesan 3 unit kapal selam ke Korea Selatan dengan kesepakatan kerjasama transfer teknologi. Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korea Selatan DSME, sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia Surabaya bekerjasama sama dengan DSME Korea Selatan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 27 Oktober 2017. Berita Sore Serambi FM hadir kembali setiap pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambiefm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambiefm. Shederalun, wassalam.